Lebih adem. Sekarang ganti yang cewek-cewek ya, yang nyower keren, keren, keren, keren. rasa kompak banget ya tadi yang sudah ngasih atensi